Nobody touched me on the righteous. Nobody takes me into c r i s t I believe all e v e dreams, adoration. You took my heart and my keys and my patience. You took my heart on my s l e e v e for decorate. You mistaken my love, I brought for you for bondage. Slow the motion, don't give it away to no one. Long d i s t a n c e I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I'll still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon. but I know. Aku n gak g tau h ya, dari penampilan kamu pertama dari audisi s a m p a i yang hari ini. Menurut saya yang paling biasa adalah penampilan kamu di hari ini loh. I don't know,、uh, saya lebih suka kamu nyanyi dengan gaya yang lebih manja, yang lebih centil. Adi tuh、uh, gak g tau h kamu kayak bilang, kayak ngomong、uh, nyanyi lagunya Rihanna t u biasa aja. Maksudnya yang kurang, kurang lenjenya kamu tuh kurang dikeluarin. サメパンダ。 Tadi kenapa kamu gak gitu? Itu bukan Marion yang biasanya kamu yang... Jadi、uh, menurut kami hari ini kamu sangat ya tidak sebagus yang kemarin-kemarin aja sih. Kurang maksimal aja gitu. Ya, ya kurang bagus sih kalau menurut saya. Gimana Mas Ari Lasso?、Uh, halo Marion. Marion Marion.、Uh, saya mau nanya... Tadi ada beberapa part yang tampak kosong. ya? Ending, ending. Itu kamu lupa atau apa sih? Gak apa-apa, gak apa-apa, itu sudah berlalu juga. Itu lupa atau apa? Harusnya itu a t lips. Iya.、Uh -huh. uh, cuma a t lipsnya kayaknya kurang, kurang banyak a t lipsnya. Kamu a t lipsnya. Di, ya di r e v a k i r n y a itu、Jadi、ad lips. Jadi ada beberapa yang terlewati gitu ya. Jadi atletnya kayak harusnya ada satu atlet ad lagi. Sempat hilang hitungan ya? Ya. Jadi kenapa saya naik gitu? Justru saya tuh mau memuji kamu karena meskipun tampaknya lupa, tapi kamu tuh bisa menutupi dengan hal, -hal lain yang kecil-kecil sehingga tampaknya seperti tidak ada apa-apa. Jadi kamu jangan、uh, tadi pertanyaan saya itu saya justru melihat. Beberapa penyanyi bahkan yang senior pun ketika lupa itu tampak dan panik gitu. Kamu tadi justru memainkan dengan beberapa hal yang menjadi... ...tampaknya menjadi satu hiburan tambahan gitu, gimmick tambahan. Itu yang tentang yang bagian kosong. Terus tentang penampilanmu... n、uh, Gak g tau h kenapa kalau gaya kamu yang kamu tampilkan sekarang ini... ...justru buat saya mengungkap sisi lain dari Marian. Ya, saya senang ngelihat gaya kamu yang lebih energik gitu, tidak melulu apa tadi kata Maya, lenje ya, ya manja l e n j a tidak lenge, melulu、manja. itu saja. Jadi bahwa Marian pun punya satu sisi yang energik, tapi, tapi kurang. Iya, tapi secara、nah, vokali ya, vokali tadi sudah dikomentari Maya. Aku menilai penampilannya. Jadi、uh, penampilan malam ini. Secara tampilan saya seneng. Tapi kalau secara vokal tadi mungkin sudah dikomentari oleh、uh, Maya Estianci. Nil boleh nambahin gak Nil? Boleh banget, silahkan Arman.、Uh, Lha, a、uh, mungkin gini kalau gue bisa apa ya ngasih pandangan dari gue. Kamu itu dari audisi sampai detik ini tuh selalu terbaik, l a h Nanti gak? Jadi pada saat misalnya tadi Maya mengomentari, bukan jelek, bukan. Mengomentari buat Maya dari sisi pandang Maya melihat bahwa kamu kok hal-hal biasa aja. s e b e n a r n y a kecewa gitu Maya tuh. Lu harusnya lu,、uh, apa namanya, grafik kamu tuh harus tetap dipertahankan. Karena kamu tuh d i a u d i s s i a m p a i d e t i k i n s a m p a i detik kemarin, lu tuh memang ter terbaik k a l a u menurut gue. Bener-bener layak untuk jadi di final spektakuler kalo menurut gue ya. Satu itu. Yang kedua, karena stage act, ini berbicara stage act dari tadi. Tadi saya liat h kamu lagu apa?、Uh, Idola Indonesia ya? Dari semua yang paling enak gaya, yang paling enak、uh, koreo cuman kamu doang. Berarti, sorry maksud gue gini. Berarti memang kamu seorang penyanyi yang bisa dance. Tadi dance kamu itu keren kalau menurut gue. Ada beberapa l i g keren, cuman kurang berani. Boleh gak gue sekarang、ya. lu nyanyiin lagi pas diref terus yang gitu tapi lu berani. Lebih berani gitu, pasti itu akan mengubah seluruhnya e n e r g i Coba ya, di work, work, di work ya. With the、yeah. energy. Cuek aja lah kalau mau rada. どうしてもいいです。 g It v e i away to、so、know what long distance I need you when I see potential, I've got t a s e e through. If I had a twin, I'll still choose you. I don't want to rush into it if i t so t o soon, but I know you need to get d o w n d o w n d o w n d o w n and work on. a r i a n aku tadi deg-degan kamu mau nyanyi lagu Work, karena itu lagu Rihanna banget. Dan itu lagu nadanya gitu-gitu terus kan. Tapi aku rasa kamu adalah salah satu orang penyanyi yang berhasil membawakan lagu itu. Karena susah, nyanyi lagu Rihanna tuh paling susah karena nyanyinya gitu. Terus dia punya ciri khas, t a menurut aku kamu tadi cukup kuat kok penampilannya. Kalau buat aku dan gaya kamu fashion kamu keren malam hari ini. Ya、yeah, gue nampak dikit ya. m a r i a n aku、uh, setuju dengan Bunda Maya ya, s e b e n a r n y a ada beberapa hal yang kita sangat memperhatikan semua kontestan. Malam hari ini memang kamu ya memang bagus tapi n gak g sebagus minggu-minggu lalu. Satu yang aku catat adalah tadi Kang Arman udah bilang, pas lagi korea tuh keliatan h banget. Kamu tuh memang di panggung tuh acting gitu kamu ini, tapi keliatan. h Harusnya kamu tuh yang... Acting is not acting, jadi t e t a p harus kelihatan natural. Tadi dicontohin kamu udah lepas, jadi jangan setengah-setengah. Tadi pas nyanyi pertama, memang kelihatan acting kamu tuh kayak... Oh setengah gitu, harus habis t e t a p k a l a u k e Rihanna tuh dia diem aja maksimal gitu loh walaupun gak bergerak. Nah kalau kamu pilih untuk kayak tadi, kayak tadi Kang a r m a n bilang kamu harus full. Full ekspresi maksimal semuanya gak boleh, separoh-separoh, kelihatan sekali, itu aja ya. Kamu, kamu... k a l a u aku boleh tanya, kenapa kamu gak di full-in semuanya gitu? Apa kamu takut salah? Kamu takut terlalu... Sorry ya, kamu takut keliatan h terlalu seksi misalnya gitu. Apakah itu salah satunya? Iya, takut, takut terlalu... y a <tuh> <tuh> Itu sih s e b e n a r n y a alasannya juga Kang Arman, aku ngerti sih. Aku ngerti posisi kamu, tapi aku rasa... a j u g Salah satu、poster. Ya aku rasa gak apa-apa, kalau kamu lepas kamu pasti lebih keren kok. Kamu jadi diri kamu sendiri aja keren kok.